ada yang banyak-banyak ada di Korea. Yang penting di dalam hal ini perlu istikamah ya, dikajian walaupun serta beberapa tanyanya hanya beberapa menit, tapi supaya bisa istikamah karena Nabi nanti ditanya oleh sahabatnya, "Apa ya Rasulullah yang kamu pesankan untuk kami yang kami tidak akan minta nasihat kepada yang lain?" Nabi mengatakan, "Ul amantu billah tsumas" Katakanlah, berimanlah kepada Allah, kemudian beristikomah. Beristikomah di sini, eh, beristikomah di dalam menonton ilmu, maupun beristikomah di dalam mengamalkan ilmu yang sudah dikaji itu. Insyaallah, kalau kita istikomah di dalam mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan, Allah menjamin, Innaladina eh, paluradunallahumastatomu. Tata Alaihimul Aleyhimul Malaikatuh Alatakofu Walatakzanu Wapsiru Birtan Natilati Qumtum Boadun Orang-orang yang berteriskomah Untukkan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan kami Kemudian dia beristikomah Dalam mengujudkan Keimanannya kepada Allah Dalam kehidupan sehari-hari Allah akan turunkan Kemalaikat Dengan membisihkan menguatkan dalam hatinya ala takohu jangan ada rasa takut atau khawatir walata zanu jangan ada rasa gelisah wabsyuruh biljana terlatih kumtun kuadun beritabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang beristikoma mengamalkan mengamalkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari bersuai dengan Tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu ala alam. Kasa itu yang saya mintaikan nanti disambung bisa, bisa disambung dengan Bapak Dr. Rastri Alam Sufarno. Saya terus berpisah dengan dia ini akan teruskan perjalanan. Salam saya kepada mereka semua ya. Ini kepada Pak Arno ini Allah. Assalamualaikum. Ya Alhamdulillah ini surprise untuk teman-teman yang di Korea. Tadi sudah dikunjungi oleh Al-Ustaz ini. Uh, Mudah-mudahan betul-betul abang jadi kesan tersendiri untuk teman-teman yang ada di Korea itu. Nanti kita lanjutkan sambil jalan Kota jalan. Nah, tadi kan apa namanya? Oh, tadi diingatkan uh, di dalam surat Fussilat ayat 31 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu katanzalu alaihimul malaikatu ala u-tumtu adun ya kita perhatikan betul itu ya sering sekali Allah alustaz mengungkapkan itu kenapa kok demikian karena memang kita itu adalah lembaga Jawa ya lembaga Jawa yang menurut Allah amalan Jawa itu merupakan tadi amalan yang paling mulia di siinya tadi gitu maka kalauiku di dikatakan Bahwa innal ladzina qalu orang yang berkata mereka itu berkata ya rabbuna ya tuan kami adalah Allah tamma taqawamu kemudian uh, mereka berikhtikomah uh, so, malaikat akan uh, membisikan uh, di, uh, di dalam hati mereka ala taqawu janganlah kamu sekalian takut wala tazanu jangan merasa sedih E, wa an e, wa -ala, wa -ala ta wa la taqaw walatajnalu wa asru bil jannatil lati kuntum tuwaddu. Ya. Ya, coba santai. Ya. Ta'ala allazina qalu rabbuna Allahu yeah. tamma yeah. tabawu ala taqawu wa la tajnalu wa tibru bil jannatil lati kuntum tuhatu. Yeah. Itu ada ya. Yeah. Coba dibaca di rumah. Santai Qur'an Surat Al-Fusilat ayat 30 <coughs> A'udzu billahi minasyaitonir rojim Innal ladzina ya Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian mereka menakuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Iya, itu dijanjikan kepada Allah kepada orang oh, dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka itu tentu saja beriman. Dan kemudian berisi koma. Dan saja dalam konteks ini adalah istikomah dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan juga untuk mengamalkan tuntunannya tadi. Ya, di dalam sebuah hadis ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah nasihat, nasihat, nasihat, maka aku dengan satu kalimat. Yang aku tidak perlu lagi minta nasihat kepada orang lain. ya. kemudian Rasulullah menasihati dengan dengan nasihat yang sangat pendek beliau mengatakan ul aman billah aku beriman kepada Allah ummatakin kemudian berisikoma nah, oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang bergabung ya amat berbahagia sekali kalau kita itu memang betul-betul sudah berisik sudah berisikoma di dalam ngaji ini ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Tidak menggambarkan diri kepada Allah karena kita sendiri sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini dalam rangka supaya kita bagi manusia itu menggambarkan diri kepadanya semata maafalak suzina wa insya sualiyah budun jadi tidak lain di, di manusia diciptakan oleh Allah itu maafalak suzina dan tidaklah aku menciptakan sin wa insya dan manusia telah liak budun agar supaya mereka itu menghambatkan diri kepada Allah nah sekarang sudah sejauh, sejauh mana ya, kualitas penghambatan kita ya maka kalau kita ditanya sejauh mana ke kualitas penghambatan kita kita harus oncei sedikit demi -sedikit, sedikit satu persatu ya apakah itu yang namanya ibadah maqbah atau ibadah yang gairah maqbah kedua-duanya karena memang kedua-duanya dilaksanakan atas dasar iman karena Allah dan juga dengan cara yang benar seperti apa yang ditentukan oleh Rasulullah, maka nah, perhambaan kita itu sudah benar. Meskipun berbeda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Janganlah kita menjadikan apa yang berada di sekitar kita, itu sudah merujukan kebenaran. Merujukan yang kebenaran yang ada, satu-satunya itu adalah Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah As-Sunnah. Tidak ada lain kegiatan itu. ya. Paling sekali oh, ada ada yang orang menganggap um, aneh itu pape yang daerah semengo kalau kelompok itu kok unik kedenia ape ape itu yang daerah kok apik Nah, itu seperti itu. Jadi jangan menelai seseorang karena banyaknya orang yang membenci gitu ya. Orang kita sendiri juga diingatkan oleh Allah di dalam surah uh, Al-A'an ayat 116 gitu. itu. itu dan rejim, di situ dikatakan a'udzubillahi minas syaitonir rajim wa a'udzu bi'actharamil 6 ayat 116. Dan jika kau menurut kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. ya, kalau sudah menyangkut kebenaran kalau sudah menyangkut kebaikan kalau sudah menyangkut kualitas apapun yang ada di dunia ini yang namanya pengikut kebenaran, pengikut kebaikan ya pendukung kualitas, kualitas yang baik itu jumlahnya sedikit ya, secara alami memang begitu ya, yang berkualitas bagus itu hanya sedikit, sedang yang jelek itu banyak, ya, ya, oleh karena itu jangan sampai kita dalam konteks kebenaran, itu kemudian mengikuti mengikuti kebanyakan Meskipun seluruh dunia mengatakan <tuh> baik, kalau Allah mengatakan buruk, tetap buruk itulah yang benar. Meskipun dunia, seluruh dunia yang menyalahkan, tetapi kalau menurut Allah itu betul, ya tetap betul adanya. Nah, karena itu, ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, karena mereka hakikatnya yukun luka yang mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyad kadeung na'ilat Mereka itu tiga lain yang terlalu mengikuti tersangkaan jilata. Bukan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti alham. Tetapi yang diikuti mereka adalah krumangkane, perasaan, dan sebagainya. Pertiraan, tersangkaan, dan sebagainya. Mengira-menyenggah apa yang diyakini terlalu kebenaran, karena masyarakatnya sama seperti itu semuanya, kemudian menuduh orang lain yang tidak sama seperti dia, itu sebagai kesalahan. atau bahkan dikatakan sebagai aliran sosa dan, dan sebagainya dan nah, sebagainya tadi dikatakan kemudian iya tapi anak-anak mereka tidak lain e, mengikip percangkaan belaka wa'in humi layak rusun dan mereka itu tidak lain kecuali hanya berdosa mereka itu jangan sampai kita terpengaruh orang yang berdosa karena hakikatnya semuanya seperti itu ya e, yang jujur itu sedikit yang susah itu banyak yang jadi ahli turga dan berdosa sedikit Yang Menjadi Alina Keneraka itu banyak. Nah, sehingga kita mau pilih yang mana? Ya, dengan hasil dari al tadi, supaya kita berisi e, itu sudah tepat sekali. Ya, mudah-mudahan kita senanti ada berisi di dalam kebenaran. Tetapi kita perlu yakini, kita perlu pahami betul, tidak mungkin ada keras yang bisa isi komah, kecuali dia memang beramalnya karena Allah. Kecuali hatinya ikhlas karena Allah saja. dalam hati lulu ngih yang yang yang pertanam di dalam kalbunya itu betul-betul hanya karena Allah saja tapi kita perlu pahami bahwa telur amal keberta perbuatan yang kita lakukan ya itu nantinya akan menjadi tarbiyah bagi kita masing-masing ketika pertamanya kita merasa berat tetapi kita tekatkan diri kita untuk istighfar, istighfar dan istighfar lagi nah, satu kali istighfar kita itu akan menarbiyah hati kita Supaya betul-betul beramal -betul, e, lurus karena Allah, ikhlas karena Allah kejahat, sehingga kemudian akhirnya istiqomah itu menjadi perbuatan yang ringan, yang nikmat, yang senantinya akan menjadi bagian dari keperibadian kita ke hari-hari. E, dalam konteks seperti itu, kalau kita mencoba bataran seperti itu, kita akan bahagia para melakukan itu, sesuatu dengan cahaya istiqomah. Kita akan merasa bahagia yang melakukan sesuatu karena Allah. Karena itu wujud dari batat ketahatan kita kepada Allah, ada orang yang taat kepada Allah itu adalah yang beruntung. Wa may yattabi' Allaha wa rasulahu wa may yattabi' rasulahu faqad zalaban siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, um, dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Pues Mudah-mudahan apa namanya yang tadi betul-betul apa namanya tertanam di dalam hati kita masing-masing. hanya kebendar tadi video karena dia itu kan kan keluarga tadi. dari uh, satu tempat yang segera pergi Yang tadi ngisi dari sampai ngukur ketika mau uh, masuk ke mobil gitu. Uh, ini saya jadi saya sampaikan berkenan dia tersebut mau ditanyakan atau disampaikan. Uh, eh kasih semua atau teman-teman semuanya. Eh uh, pada ini juga pentingnya pada terpuapa ya. Uh, eh cahayanya tadi juga kalau berat sesuatu yang mau dikampai kan ada ditanyakan mau waktu berat uh, kita manfaatkan. Alhamdulillah. Ya terima kasih Ustaz eh uh... sudah sementara belum ada pertanyaan yang masuk Insta. Ya. Ada berapa orang yang ikut Halo apa namanya? Eh uh, itu dia yang Messenger di situ. Yang ada di Yo Messenger ada Sebelas orang. Berapa orang? Dari mana ya, Ini kebetulan ya, ini kebetulan yang ada di Korea semua, Ustaz ini. Oh iya iya iya, nggih. Tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan, Mas. ya. Ya, betul-betul harus kita tahu betul memang ada terrelasi antara uh, istiqamah yang kita lakukan uh, dengan hati ya uh, yang istiqamah yang betul-betul ditorong uh, oleh hati yang ikhlas itulah yang akan membuahkan tetapi istiqamah yang kita paksakan itu memang pada awalnya juga berat ya uh, tetapi kita berharap dengan rasa berat awalnya itu kemudian akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya kita terasa menjadi sesuatu e, yang ringan. di Ibaratnya orang menghacarlakan alfa TK, dulu titik kita menghacarlakan alfa TK itu susah sekali, ya tetapi setelah kita betul-betul hafal, kita perlu kita mengingatinya seperti enteng, leger, sebegitu saja. Kita perlu mengingatinya tetapi betul-betul susah -betul hafal. Dan kita akan menjadi keberatan lagi orang e, membaca alfa TK itu. Jadi dalam semua perkuatan juga akan terjadi yang seperti itu. Andai kan kita belum bisa mengawal perbuatan itu Atas dasar keikhlasan kita kepada Allah Tetapi kalau kita kakar betul bahwa itu Dikawandaki Allah ya Kemudian kita uh, berusaha untuk mengamalkannya semaksimalnya Ya itu kita betul-betul akan mendapatkan kebaikannya Di uh, dalam bahasa Allah eh, Di situ digatakan uh, Jadi jika kamu beriman kepada Allah ya apa kamu taat kepada Allah dan rasul ya maka Allah tidak akan menyia pahala amalanmu Itu dikatakan uh, adalah firman Allah ya menyangkut orang Arab Jahili yang mengatakan bahwa diri mereka beriman tetapi pada hakikatnya mereka belum beriman. Itu yang sudah kita bahas uh, kira-kira juga minggu yang lalu coba diingat lagi. Kita tadi di bidang surat Al-Hijr ayat 49 ayat tablet kita lihat yang satunya dengan eh, apa hak diri yang Quran surat al-jurat ayat 14 orang-orang Arab badui itu berkata kami telah beriman Katakanlah kepada mereka kamu belum beriman tetapi Katakanlah kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Iya, itu pernyataan Allah sendiri. Yang memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan bahwa mereka belum beriman, mereka baru benar iman belum masuk di dalam hati. Sebab walaupun iman itu belum masuk di dalam hati, kalau dia sudah telah menyatakan dirinya sebagai orang Islam, aklamna kami beriman. Uh, maka kemudian Allah mengatakan e wa tuti'u wa rasulahu la yali'tu minakum Jika kamu taat berAllah dan rasulnya, artinya kita beramal dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah dan rasulnya ya. Artinya kita beramal saleh gitu ya. Maka amal saleh menuju dikatakan la yali'tu minakum say'a. Maka amal amal-amal kalian itu Tidak ada kan disiasiakan oleh Allah sedikitpun. Nah, dalam hal itu juga berlaku uh, terhadap istiqamah tadi. Kalau uh, andai, kan, andai kan Allah masih menilai kita belum termasuk orang yang beriman, tetapi kemudian ternyata kita memang sudah aslam, nah, kami islam, kami pun dipatuh kepada Allah, gitu ya. Uh, maka amal-amal asolah -amal yang kita lakukan, meskipun kita masih sudah doang-doang memaksakan diri, tetapi Allah masih tetap menilai wa <Layalikum na> ya itu menakmali konsaiha bahwa kita masih kita kita berdrama sesuai dengan benar awalan dan rasanya kalau kita berawalan dan rasanya amal gamau kita tempangkan di jalan kebaikan dan bahkan saya katakan bahwa amal-amal kita itulah dan termasuk juga tutur kata kita termasuk perbuatan kita itu akan membentuk diri kita masing-masing ya ucapan yang kita ucapkan kalau itu adalah kebaikan maka kemudian didengarkan oleh telinga kita Ya, uh, ucapan itu juga diperhatikan oleh hati kita ya Begitu juga perbuatan yang kita amalkan Itu juga disaksikan oleh seluruh tubuh kita Disaksikan oleh hati kita Maka diri kita, hati kita Itu pertama kali mendapatkan dari perbuatan kita Nah, oleh karena itu kalau kita beramal mungkin kita belum masuk peradaan kelompok Orang yang beriman ya, selengkel -selengkel -selengkel lagi, Seperti di dalam Ayat 14 tadi Tetapi kalau kita senangcasa berusaha berisik, oh maaf, berusaha, berusaha, berusaha, tunggu-sunggu berada di jalan Allah itu, jari yang lurus jalan yang lurus dan sebagainya Insya Allah, Allah juga akan menyanyiakan amal kita dan justru amal-amal kebaikan kita itu tadi akan menjadi terbiak diri kita masing -masing. akan menjadi, akan membidik diri kita sendiri semakin baik, semakin baik, semakin baik dan munculnya penghormatan kepada Allah ya munculnya rasa tekan kepada Allah rasa takut kepada Allah Itu karena kita mau eh, taat kepada Allah Taat, taat, taat, terus taat Itu akan meningkatkan Penghormatan kita kepada Allah Tetapi kalau kadang-kadang kita taat Kadang-kadang kita nasihat, kadang taat, kadang masyarakat Kadang taat, kadang masyarakat Kadang taat, kadang masyarakat Pemaksiatan kita itu yang akan menj menjadikan diri kita mau remeskan Allah oh, Akhirnya penghormatan kita kepada Allah berkurang Kalau kita kepada Allah berkurang Akhirnya nah berbias dosa itu bagikan lalat yang ikat eh, melakukan perbiasaan dosa itu menjadi masalah kecil seperti saya lalat yang ingat pada hidung kita nah, itu adalah diri ciri orang yang masing-masing itu yang santai kita ingati oleh penyakit seperti itu kita merasa kecil berada berbiasaan dosa, dosa kita akhirnya kita tidak takut merasa kita takut berada Allah kalau kita eh, bisa mendukai jadi kita masing-masing berbiasaan untuk penanggungan data saat dalam segala hal, ya, maka penghormatan kita, rasa takut kita kepada Allah itu semakin hari semakin meningkat. Nah, orang yang seberbuat seperti itu, kenang biasa taat, kenang dan kenang biasa itu keimanan yang akan membutuhkan tinggi. Ya, ada yang mengatakan bahwa al-manu ya yang itu, iman usul apa namanya, terpandat dan berkurang. Ya, al-manu dilanjutkan, ya jiswa ya jiswa, kalau so, kita jelas bertambahnya keimanan itu ya, jadi keimanan itu itu bertambahnya keimanan itu dengan ketaatan dan berkurang iman itu di maksiat jadi berkurang dengan iman itu dengan maksiat nah, oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang berbohongnya jangan sampai kita coba-coba untuk melanggar larangan Allah itu apa namanya, secara sadar kalau eh, eh uh, ketika ada ada perangkap kena kepada tetapi karena tabe karena kabar itu melanggar larangan-larangan Allah itu. karena apa namanya pelanggaran-pelanggaran itu yang dilihat dimana mana itu kemaksiatan yang asalnya katanya dari al yang bi yang kemudian mastermin yang menjadi maksiat ya itu artinya adalah dosa atau dosa tak Ya ketika taatan kita kepada Allah Ata ketika kegiatan kita kepada Allah itu Akan menjadikan hati kita semakin tidak takat kepada Allah mungkin tidak hormat kepada Allah Termasuk juga uh, tanangannya uh, firman firman Juga uh, Rasulnya Kalau kita tidak takat pada Allah tentang juga, juga tidak takat kepada Rasulnya Yaudu bilaiming balik itu mari kita masih aset Pelanggaran-pelanggaran yang terpisah uh, Di dalam uh, kehidupan kita sehari-hari segera kita tunjukkan, jangan sampai ya pelanggaran-pelanggaran uh, kita itu merusak, ya. amal kita merusak kekuatan kita, merusak kehidupan kita beragama, merusak pengadaan kita kepada Allah ya karena akhirnya kita akan menjadi rugi sendiri, hidup ini hanya sebentar akhirat itulah yang kekal dunia ini kecil, akhirnya itulah yang besar, kita bisa bandingkan orang-orang yang mati, gimana bisa sampai sekarang ini Di antara mereka sudah ada yang menerima siksa kubur selama sekitar 2.000 tahun. Orang yang mati di jaman Nabi Musa, selama ini sampai sekarang ini, mungkin saja sudah ada yang menerima siksa kubur sekitar 3.000 tahun. Orang yang mati di jaman Nabi Adam, sekarang ini bisa saja sudah jutaan tahun menerima siksa kubur itu sendiri. Padahal setelah berhenti dari siksa kubur, berhenti dari alam Barzah masuk ke alam Aterod, ...itu nanti dilanjutkan dengan ceksan terlaka yang kekal. Nah, untuk dilanjutkan balik. Orang cocok bagi kita semuanya... ...hidup hanya sekitar 60-70 tahun... ...karat di Korea sudah pada usia berapa? Tinggal berapa yang tersisa? Ya. Orang cocok betul kalau kita hidup sampai 60-70 tahun... ...tinggal berapa yang tersisa... tetapi kemudian oh, tersisa... ...sebabnya kemudian karena pelanggaran-pelanggaran kita... ...kita berisiko disiksa di alam kubur... ...selama jutaan tahun sampai kiamat nanti... Atau 8 miliaran tahun sampai kiamat nanti, dan kota nanti setelah kiamat dilanjutkan dengan suksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu tetap pelihara rasa takut berasal rumah oh, kita kepada Allah di dalam hati kita dengan nanti ada berbuat takut. Karena keimanan tadi bertambah dengan ketaatan dan keimanan tetap berkurang bahkan hilang karena kemaksiatan itu. Saya tadi ada sesuatu yang mau disampaikan kalau memang ada. Injin Ustaz, ini ada pertanyaan kembali ke surat uh, Fusilat ayat 30 tadi, Ustaz. Ya, yeah, ya. Eh uh, di dalam ayat ini uh, malaikat mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih." Eh uh, apakah kata malaikat dalam surat ini bisa diartikan sebagai jaminan bahwa orang yang beriman dan beristiqamah pasti akan jauh dari rasa takut dan rasa bersedih hati eh apakah suatu jaminan ini pasti bagi orang mukmin yang istiqomah? Ustaz, mohon penjelasannya iya iya kalau dalam bahasa Quran dikatakan malaikat ya malaikat uh, ya kita tidak saya pernah dengar seorang temenmu dari muente itu bahwa ahustad be dulu mengatakan bahwa uh, yang deit itu do radio yang panjang dengarkan itu seperti malaikat ya, radio perpadaan kita itu, mengantarkan kemana-mana, sampai ke Korea, sampai kemana-mana, itu seperti malaikat ya, nah kita setelah kan Pancungan memahami sendiri kalau itu mau memahami malaikat yang yang masuk hal itu, ya bisa sekarang kita tidak ngerti, itulah terlut, mana terlut, seperti itu tetapi yang sebenarnya isinya, dari orang-orang yang terluman, dan berisik omah, ya, mereka berisik omah Itu akan muncul ketentraman di dalam batinnya Ya, berarti dia tentram Tidak ada rasa takut Akan kehilangan sesuatu Yang sifatnya dunia ya. Tentu itu dia takut terhadap kehilangan keimanan Tentu itu dia takut kalau Cakwa uh, ini terkencet dan sebagainya Tapi tidak itu yang dimaksudkan Yang dimaksudkan adalah rasa, rasa takut Dalam hal kaitan dengan air dunia ya. dia tidak akan patah karenanya tidak laris dia tidak akan patah di dari pertahanannya dia tidak akan patah dan saya semua di kota dunia karna oh, itu setiap udara ini jika dia tidak akan merasa seperti sesuatu yang sudah lewat sesuatu yang sudah hilang yang terlalu terlalu ya eh, yang terlalu terlalu silakan berlalu dan seperti yang sudah hilang ya sudah. tidak tidak pernah kita sebut nah, mudah harap-harap saja itu ditemukan oleh orang lain dan kemudian bermanfaat dan sebagainya Ya, kita bisa berasal dari Rasulullah ketika menghadapi para jahat yang, yang itu melakukan satu perbuatan tertentu dan sebagainya, apa bagaimana Rasulullah menikati, menanggapi dan sebagainya. Jadi e, begitu orang teriman itu, ya yang yang, yang yang besar di dalam hatinya adalah Allah. Yang besar di dalam hatinya adalah kehidupan akhirat. Kalau sesuatu yang tidak ada dengan dunia, itu menjadi kecil di mata para jahat. karena itu tidak mengherankan kalau yang namanya Abdurrahman bin Aus ketika diberitakan dia akan masuk serba dengan merangka kemudian seluruh kakek adagangnya, seberat-seber empat serta seluruh adagangan yang ada di punggungnya, itu semua diterangkan untuk baik rumah dan juga eh, tidak mengherankan kalau yang namanya Usman ya, untuk ah, ketika Rasulullah menyerang membiayai pasukan ya, terangnya Yang tidak dia untuk berangkat tetap berperang berperang. Kemudian Ali Osman memperhadapkan 10.000 dinar. Ya, Satu dinar itu 4 gram, kalau 10.000 gram 40 koin. 40 koin, itu kira-kira 8 kilo emas kemudian dia jadi pasukan perang Ya, Martin Qotob pernah menghimpankan spare dari hartanya. Abu Tawar pernah mengintahkan seluruh harta kekayaan yang dijitakan ketika ditanya oleh Rasulullah wa elmar apa yang kau untuk keluargamu ya kira-kira sedangnya -kira itu ya Rasulullah yang Rasulullah bertanggung apa yang kau untuk keluarga mu? untuk menjahat Allah dan Rasulullah jadi ada yang dijitakan sama sekali untuk keluarga mu Allah dan Rasulullah kemudian para sahabat telah mampu untuk membesarkan akhirat kemudian membutuhkan dunia Nah, pada orang-orang yang seperti itu, tidak akan takut kehilangan dunia dari sama, ketika tidak takut, malah diserahkan dengan, e, dengan sengaja, dengan cacar, serahkan diri betul-betulnya. Ya, tetapi kalau oh, kita yang masih seperti sekarang ini, eh, padahal ilumnya, mereka, kita, kita itu masih menggutai dunia, ketika ditutup, intak, bahwa Allah raja micar, raja micar, raja micar, raja micar, Tidak yakin beradam janjimah Allah, ya, Allahumma ya Rabbana ya Rabbul lati ta'ammiq ridlahi wa qadul hakimuna da yu dai pa di halaman saya ubatoro ayat 245 siapa tentu apakah yang menginginkan dengan keamanan itu agar Allah niscayakan balasan balasan yang terlibat tanda Quran suratul baqarah ayat 245 Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik atau menapahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapakan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ya. Jadi yang namanya ar-rizqillah yang melapangkan dan menyimpikan rezeki kepada Allah, pada mestinya kita yakin ketika kita mengelola harta kita kita berillah, undangan harta kita oleh Allah, Allah itu pasti tahu dengan persis berapa yang kita keluarkan. Ya. Sudah pasti Allah akan menghitung berapa yang harus Allah kembalikan kepada kita lipat ganda berapa yang diberikan itu pasti Allah sudah tahu berapaan dan pasti akan melaksanakan jahil ini atau memang betul-betul kita itu menaksakan harta kita karena Allah dan itu nah begitu juga orang-orang yang tadi beramal, iman, dan kemudian istiqomah gitu ya karena kecintanya kepada Allah kecintanya kepada hari akhir gitu ya ndak ada rasa takut untuk kehilangan ini itu atau tidak ada rasa takut untuk menguatak ini itu apalagi harus ada di tantangan sama sekali tidak ada takut kenapa tidak takut? karena yang nomornya makhluk Allah itu kecil yang besar adalah Allah dan ketika kita menghadapi makhluk Allah yang menentang Allah ini yang menentang Allah itu Allah pasti membela kita Allah sendiri di belakang kita ya, untuk membela kita nah, siapa yang takut? Ya, menghadapi musuh Kalau memang dia itu yakin Bahwa Allah hidup berada di belakangnya Maka Allah takutku Kalau malaikat itu membidikan Janganlah kamu takut Di, di dalam hati adanya tenteran tenang Tidak ada rasa takut menghadapi dia Tidak e, ada rasa takut menghadapi dia menghadapi musuh yang Demikian garang Musuh yang demikian besar Dengan perkenjataan lengkap Dan ketika mereka mati ndang kita di dunia ini ya tidak menghadapi atau belum menghadapi risiko yang seperti itu ya maka tidak perlu, sementinya sama sekali tidak perlu ada rasa takut seperti itu nah kemudian kalau kaitannya dengan wala sang zamanu dan janganlah merasa sedih ada bidikan di dalam hati kita kita terus kita merasa sedih apa sih di sebuah yang kita kepedikan itu apa kalau hal, -hal yang, yang, yang yang yang hilang daripada kita kerugian yang kita terluka itu adalah, itu adalah sesuatu yang kita sifatnya dunia ya itu penting di mata Allah, tidak ada harganya di mata Allah tidak, karena tidak ada harganya, itu tidak perlu kita teguh, tidak perlu kita kesali ya, tidak perlu kita ketuni, tidak perlu kita kecewa terhadap sesuatu yang sifatnya sedil dan itu samanya, seperti ketika kita gulangkan duit rejah eh, yang 500 rupiah, orang bisa menggapai sekarang rumah 100 rupiah tidak ada harganya, itu di mata Allah karena itu kita analogikan dengan yang seperti itu ndara sesuatu yang lepas dari, dari tangan kita apakah itu rezeki atau keuntungan yang daripada kita terima ketika ternyata lari ya, karena tubuh orang dan sebagainya tidak perlu kita pergi karena segala sesuatu itu keuntungan kita yang hilang sedang dibanding dengan akhirat sedang dibanding dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita pun seberapa banyak uang kita yang hilang seberapa banyak keuntungan kita yang hilang Atau mungkin karena mau lembur tidak jadi lembur karena ngaji atau lain sebagainya Itu tuh juga tidak perlu kita sedih Karena rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya Selama ini Jauh lebih berharga daripada Uang lembur yang hilang karena kita ngaji Atau karena akusipat kita Di jalan Allah ini Nah maklum, -maklum wajar Kalau orang-orang yang memang beriman Untuk beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia sudah mampu berisi koma, memang betul, -betul berisi koma, maka betul-betul di dalam hatinya, yang aja adalah tenang dan terang cahakan cahagia, karena itu disipin patakan, wapsuluh, disana terlatih pun akun. Di dalam hati ada hiburan, ada pangkangan di dalam hati, ah gak apa, -apa saya hidup melarat sedikit dunia, kemudian nanti di akhirat saya betul-betul diberi itu, betul, Allah Anda ah, apa-apa lah, Tuh, sedikit percayaan saya. dan so, nanti Allah akan mengganti cobaan kenikmatan kebahagiaan yang banyak dan kekal di akhirat nanti. Ah tidak ada apa lah uh, ketika men pangkat dulu, ya tertunda kenaikan pangkatnya, eh uh, kita dan mungkin akan dibalas oleh Allah dengan surga kebahagiaan ini. Terus eh itu uh, post modern, kepada Allah itu teman resi dan dan sebagainya. Itu adalah situasi kondisi atau suasana hati dari orang yang premonitor. Bahkan akan dilutra kita tak acaban diri amrul di amrul mukmin orang, orang urusan orang beriman, orang, urusan orang beriman itu ya eh uh, namanya semua urusannya itu di amrul yang semua uh, apa bahwa urusannya itu baik, baik supaya uh, kalau dia mendapat nikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah, nangga dia Syukurnya itu dinyatakan dengan uh, setelah tiket dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah, dimanfaatkan bersegi dan perkembangan ini betul untuk jalan Allah, uh, kemudian jika dia mendapatkan mojibah, dia akan sabar. Dia, dia akan senantiasa interospeksi, mojibah itu datang karena salahnya sendiri. Uh, seperti yang ada di dalam Ayat Anissa ayat 79. Quran Seraka Nisa ayat 79 Ma asobaka min hasanati ngefamin Allah Wa ma asobaka min syahiyatin ngefamin napsi Wa arasalna linasi rasulam wa kafabilahi syahida Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Dan apa saja bencana yang menimpamu Maka dari kesalahan dirimu sendiri Kami mengutusmu menjadi rasul kepada sekedap manusia Dan cukuplah Allah menjadi saksi Iya betul, jadi memang betul Apa saja nikmat yang kita terima Itu semuanya hati sasnya uh, datang dari Allah Allah lah yang menciptakan semua uh, Bagi kita semuanya Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan ya Uh, sehingga tidak layak bagi kita untuk membantu diri kesuksesan itu karena saya karena Allah lah yang menciptakan sumatullah menegeri kita lah. kalau Allah tidak menciptakan sumatullah uh, dari kita semuanya untuk menjadi uh, pegawai atau karyawan atau kerja di Korea tentu saja kita bisa mungkin kita menjadi uh, karyawan pegawai di Korea sini ini semua sumatullah ini yang, yang menciptakan Allah tentu saja kita harus menciptakan sumatullah Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah yang sudah berikan sumatulah itu, sehingga kamu tinggal menentu sumatulahnya, sehingga terjadi di Korea. Tetapi kemudian ketika kamu dipecat oleh pekerjaan, atau berharap, berharap apa namanya diperpanjang, pekerjaannya, tentraannya diperpanjang, kok ternyata tidak diperpanjang, atau bahkan belum sampai tentraannya habis, kok kemudian diputus, dan sebagainya, itu sudah pasti kecaraan diri kita masing-masing. Ya, begitu. Sudah pasti kecaraan diri kita. Nah, kenapa kita bukan jadi uh, pekerja yang berpaka-perperiksa? Kenapa kita tidak bisa mengambil hati para pimpinan-pimpinan kita sehingga bisa direkomendasi untuk di diterpanjang dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman yang di online, ya, hakikatnya berhasil atau baca untuk ada di tangan kita. Oleh kita menentu cara-cara yang terbaik, yang telah dipetakkan oleh Allah di dalam sunat nya uh, maka insyaAllah kita akan mendapatkannya tentu dengan pertolongan Allah. Ya tentu dengan pertolongan Allah Jangan sampai kita kemudian Ketika salah malah kita menyalahkan Allah ya Ketika kita tidak berhasil itu Kita setel, kita menyalahkan Allah Dan justru ketika berhasil Kita mendabih diri aku kok itu Nah itu termasuk orang yang Sanggah diri itu juga disesai oleh Allah Nanti yang kita kembalikan Segala perusahaan nah, baik buruknya Satu sikap perkuatan itu kepada Allah ya Yang benar secara sesuatu yang baik Yaitu berasal dari Allah kalau itu sesuatu yang sifatnya jilai dan sebagainya itu pasti beratau dari kita, sehingga dengan introspeksi terhadap diri kita kesalahan saya apa, kekurangan apa yang menyebabkan saya gagal itu maka kualitas diri kita akan semakin harus semakin meningkat, besok lagi kekembatan yang sama, tidak akan seolah yang seperti itu, sehingga semakin hari semakin meningkat ya kan bisa bermanfaat, begitu maka tadi terima kasih Ustaz untuk penjelasannya panjang Adang Lebar Uh, kembali ke pertanyaan Ustaz. Kembali ke surat Al-surat ayat 14 tadi. <tuh> saya uh, kalau Bila. kalau mendengar ayat ini dibacakan, kadang dalam hati dalam hati saya mengatakan, apakah saya ini sudah beriman ataukah kami hanya tunduk? Ataukah uh, mungkin iman belum masuk dalam hati saya sendiri? Untuk itu Bila. Untuk itu minta kiat-kiatnya Ustaz Supaya e, Iman mudah masuk ke dalam hati kita Ustaz iya yeah. Baik Jadi tentu saja e, Kita yang perlu Pertama kita panahkan di dalam hati kita Masing-masing adalah kepadaran Bahwa manusia itu adalah Makhluk yang lemah Makhluk yang hina Makhluk yang sebenarnya tidak memiliki Apa-apa, bukan -apa. Allah lah ah uh, adat yang kuat, adat yang terkata adat yang memiliki segalanya di Jakarta rela ini. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah, kita senantiasa berharap, ya. Bukan hanya berharap, ya, pertolongan datang dari Allah dan sebagainya. Oleh nah, karena itu, bukan senantiasa membisikkan menyadari, menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang lemah eh uh, maka kemudian diharapkan tunduk rasa putuhnya kepada Allah itu sendiri. Diharap tak butuh kepada Allah itu nanti membikin kita, kita eh butuh pertolongannya akan membikin kita untuk sombong. Nanti akan menggantungkan diri kita Allah saja. Allahu Allah Nah, kemudian berikutnya ya, karena kita punya rasa butuh kepada Allah karena kita lemah, maka kemudian ikutilah ya, ikutilah dengan langkah berikutnya. Yaitu belajar tentang Allah itu sendiri Berusaha untuk mempelajari tentang Allah Berusaha untuk mengenal Allah ya Berusaha untuk mengenal Allah itu begitu saja Cara yang pertama adalah belajar Baik kita belajar tentang apa namanya Taufid atau Taufid Oluwia Taufid tentang Maupun Taufid Akhmah dan Sifat Nah, tetapi juga bisa ditemukan melalui belajar apa sesuatu yang berada di sekitar kita ya, kalau memang kita datari dengan keimanan, kita mau maaf besarkan Allah, karena kita ma maaf kita sangat sedih atau Allah karena kita sangat lemah dan sebagainya, insya Allah akan sampai pada kesimpulan ya, maaf lak, sahabat, sahabat, silahat untuk kamu tidak sia-sia dalam menciptakan ini, untuk mencoba sesuatu yang ada di alam semesta ini dan the final out pakin hadatener ya awak kalau nanti kita dari atin raka itu adalah apa namanya kesimpulan kesimpulan hasil buah pikir dari orang-orang yang apa namanya dekat dengan Allah dan canda berpiyankkan tanya berpikir tentang alam semesta ya e, di dalam surat, surat apa namanya di dalam surat e, e, Ali Imran ya ayat 130 eh, 191 cuma di bagian terimanya ya Al-Humran ayat 191 Itu adalah penjelasan dari Ulul Al-Tab Jadi ini dari Ulul Al-Tab Quran Surat Al-Humran ayat 191 Yaitu orang-orang yeah. yang mengingkat Allah Sambil berdiri atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka Ya yeah, makna, maknanya Itu adalah penanti agak Ingat kepada Allah Uh, dan situasi dan sendisi apapun Maka disitu dilambangkan dengan hidup berdiri, maupun terbaring Itu dalam situasi dan kondisi apapun Dia senang jasa ingat kepada Allah Yang dimaksud ingat kepada Allah itu Tidak selalu ngeling-ngeling Allah seperti apa Atau tidak senang jasa, Ya mikro Allah itu senang jasa Mengikut dengan bermimpi Allah seperti apa Tetapi insya Allah Kalau kita di dalam mongkah Di dalam tertutur patah ya, di dalam mengambil keputusan di dalam berpikir, eh, semuanya itu diwarnai oleh Allah kalau saya berpikir begini nih menurut Allah itu benar atau salah, saya, kalau saya mengambil begini ini, saya dapat berita Allah atau menurut Allah, kalau saya mengumpul begini ini, itu betul atau salah dan sebagainya, insya Allah itu sudah termasuk orang yang betul-betul dikran-kateran -betul termasuk seperti itu ya, jadi itu di dalam konteks itu, itu maknanya orang-orang yang memang beriman ya nanti akan ingat kepada Allah, terus dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata Ya Tuhan kami, ya adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau, maka prialah kami dari siksa neraka Ya, yeah. ya yeah. uh, Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan uh, Apa namanya, langit dan bumi dan sebagainya Sekarang memang betul dengan proses penciptaan langit dan bumi itu kita akan bisa melihat nah, tentang tanda-tanda ketukaran -tanda Allah. Ya. Nah, kalau kita belajar tentang astronomi, kalau kita belajar tentang asa alam semesta, kita akan semakin sadar bahwa bumi kita itu kecil sekali. Kering sekali saya gambarkan, bahwa kita seperti manusia itu kecil, kecil, kecil, dan sangat kecil sekali. Kita itu hanya satu, dua antara setiap manusia yang ada di bumi ini. Padahal bumi kita itu hanya satu, dua antara sembilan planet yang mengitari matahari. Ya, matahari kita itu satu diantara sekian miliar matahari yang lain Atau bintang-bintang yang lain eh, Yang berada di dalam galaksi bimah sakti Galaksi bimah sakti tempat, eh, tempat miliaran bintang Beberapa matahari yang kita tempati ini Itu hanya merupakan satu diantara miliar galaksi yang ada di kotak raya Jadi hakikatnya manusia itu kecil-kecil-kecil sekali Bahkan lebih kecil daripada tebutir-fasir yang berada di tengah kawasan negara. Oleh karena itu, ya tidak ada alasan sama sekali bagi Allah untuk bagi manusia untuk membantah Allah. Tidak ada alasan sama sekali bagi manusia untuk tidak taat kepada Allah. Karena manusia sangat kecil tidak berarti sama sekali diajarkan Allah. Kalau Allah mau menghancurkan manusia ini cukup hanya dengan uh, apa namanya. ndak hancur semuanya. Kalau memang Allah mudah itu. Oleh karena itu tidak ada alatan bagi kita untuk Tidak ada alatan bagi kita untuk membanggakan diri untuk berkecar diri karena ikatnya. Segala kesuatu dalam semestanya adalah milih Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kalau kekuatan itu milih Allah adalah kuat dan luah dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang menjadikan kita merasa kuat itu adalah kesombongan kita mesum adiknya. karena itu kita harus jauhi eh, terhadap hal yang seperti itu. Eh, kemudian, ya, setelah kita mengatasi betul, eh, tadi kita ditemukan di dalam kita bahwa kita kecil, kita lemah, kemudian kita membiasa berita untuk mengenal Allah, artinya di sini termasuk mengenal sifat-sifatnya, mengenal karya-karyanya, dengan memulajar alam semesta tadi, sehingga tunggu kesadaran bahwa kita itu betul-betul kecil tadi, dengan cara belajar, kemudian berikutnya, Dengan beramal Dengan amal-amal yang digendaki oleh Allah Dengan amal-amal yang diridui oleh Allah dan rosa Karena tadi saya katakan bahwa dengan beramal eh, Yang sesuai dengan gendak Allah Artinya dengan berbuat paat kepada Allah Itu akan semakin hari akan bertambah keinginan kita makin hari akan semakin bertambah Raca hormat kita kepada Allah Raca takut kita kepada Allah Tetapi begitu kita akan kita potori dengan kemaksiatan ya. Maka pada itu juga pada saat berbuat maksiat betul Maka kita melecehkan Allah, kita melecehkan Allah ya Kita melecehkan kemaksiatan Allah Oleh karena itu, ya kita kemudian berusaha Untuk meningkatkan keimanan kita dengan, dengan berbuat saat Beramal dengan amal sore tadi, artinya berbuat saat Joga dunia kita mati, mati Jangan sampai yang kita menghancurkan nah, hadirkan kita dengan melakukan perbuatan baik ya. Dan nah, kemudian berikutnya teks-teks yang sudah di amalkan untuk memperkuat itu kayak eh, kita bisa namanya mengikuti atau namanya lagu tombe ati itu. Tombe ati iku limo e Ya, maca Quran alon-alon kake manane. Itu manane adalah mempelajari Al-Quran dan memahami isinya. Ya, kemudian selatungi lakonono, wongkongkulai kumbulono, pikir remingkan sui, itu dua tengungan, lima hal seperti itu, itu merupakan upaya di dalam rantai untuk nanti akan menumbuhkan kesadaran akan kebetaran Allah, akan pengaruhnya Allah <tuh> terhadap diri kita masing-masing, selanjutnya menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, kita itu kecil Allah yang besar, kita Allah yang besar, Semudah-mudahan dengan, dengan suasana yang seperti apa yang ada pada Tombo itu ya kita terjaga dari perbuatan-perbuatan uh, masyarakat atau pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar diri kita masing-masing. Semudah-mudahan -masing. nah, yang seperti itu, ya terutama teman-teman yang berada di Korea ini, gitu, ya? Uh, ya, hal yang seperti itu sering dengan teman-teman yang sama-sama beriman, saling ngaji, saling mengingatkan dan sebagainya itu akan membawa efek positif bagi kita semuanya. untuk menghadirkan Allah dengan sejarah-sejarahnya dalam hati kita makin-makin kalau memang hati kita itu termasuk hati yang membesarkan Allah yang menghormati Allah dan sebagainya sudah pasti ya, kita akan terjaga kehidupan kita ke dunia secara akhirat begitu mas dan, dan termanfaat ya terima kasih Ustaz untuk penjelasannya eh uh, untuk sementara belum ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk ini ya jadi Ya, kita lanjutkan, Mas. Ada materi sekitar 2 menitan. Ya, kita lagi bicara aja supaya bermanfaat waktunya gitu ya. Dan nah, oh, kita kita kita melihat sebuah lihat di dalam surat quran Pertama kita kita buka ya, surat At-Tariq. Quran surat Al-Mudzathir ayat 1 sampai 6 ya, Ustaz. 1 sampai 6 ya. ya. A'udzubillah Masyaitanur Wajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhal mudadzir. Kum abangdir. Warabbuka fakabbir. Basia baka patwahir. Waru jazza fahjur. Walata menuntas taksir. Oh, <satut> Kaya orang-orang yang berkembol atau berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah Iya, kalau disitu dulu Jadi peruan bagi Rasulullah yang pada saat itu terimut Tetapi hakikatnya tidak hanya terimut Ayat ini adalah untuk semua uh, umat manusia Termasuk juga orang-orang yang beriman Ya, peruannya adalah Tumpah andir, bangun-bangun, bangkitlah bangun, Dan terimut peringatan, kan artinya ini ada orang yang memang sudah sampai waktunya harus terbawa, memberikan peringatan maka dia harus bangun, ditanggupkan supaya orang mau memberi peringatan dan itu nah, ya, kemudian ya, pertama sebelum memberikan peringatan atau ketika dia memberikan peringatan itu, harus disertai dengan pengatuman kepada Allah ya, tidak mungkin orang mendakwakan agama olehnya dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tikoma aktual di dalam hati yang betul-betul ada pengantungan kepada Allah. Merasa kata dari Allah itu besar kuat, hebat dan sebagainya sehingga dia menyadari bahwa dirinya kepada nah, Allah sendiri berjanji kepada kepada hamba-Nya ya, Allah yang surga. Ya, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah yang tertuh, maka dia Allah akan menolong kamu. Oleh nah, karena itu ketika kita ke ya Betul-betul suasana hatinya itu disertai dengan pengakuan yang letar ya, Tetapi kalau kita hanya sekedar berda'wah Bukan untuk mengatungkan asma Allah Berda'wah hanya sekedar mencari uang Tentu saja beda Kalau memang dia ber, uh, berda'wah bukan untuk mencari uang Memang dalam rangka menyerungkan uh, kejengaran Belang rangka menyesatkan iklam itu Suatana hatinya memang betul-betul diwarnai keakuan Allah itu sendiri Pada ucapan-ucapan itu berkata yang kiranya melecerkan nama Allah tentunya akan dia indari apalagi perbuatan dan sebagainya itu dia akan hindari karena di dalam hatinya ada rasa pengabungan yang tinggi kepada Allah itu ya. kemudian bagian-bagian yang menyesang dari pengabungan Allah dan sebagainya yang bisa jadi gadis oleh Allah itu akan dia sampaikan ya. akan dia tentang malam tetapi berbeda mereka yang berdara oleh orang Mungkin saja dia akan mengajarkan sesuatu yang disenangi oleh masyarakat itu meskipun berbeda dengan keyakinannya artinya melecehkan uh, asma Allah melecehkan teman, teman Allah itu tidak menjadi masalah baginya yang penting saya menyenangkan jamaah yang penting jamaah tetap dengan isian saya yang penting saya mendapatkan uang dan sebagainya oleh itu ya di dalam berkualah ada prinsip Aludum alayhi aiburon ilal mawad daqadul berubah Katakan bahwa aku tidak minta upah atas peruanku Aku tidak akan minta upah atas dakwahku Aku tidak minta upah atas pengasianku Ilal mawad daqadul berubah Kecuali berharap akan terkebutnya Rasa kasih sayang dalam kekeluarban Diantaran sama Bama juga, Tentu saja antara Bama dengan Ustaz dan Ustaz dan Ustaz dan Ustaz, dan Ustaz, dan Ustaz, dan Ustaz. Nah, dalam konteks seperti itu, mestinya kalau kita bergaklah dengan dengan cara yang seperti itu, ikhlas karena Allah, sungguh, sungguh dengan cara yang benar, tentu saja akan sukses yang seperti itu. Jangan saya mau Ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ya pakaianmu bersihkanlah. Eh, kita sama paham, pakaian yang terbaik adalah takwa kalau pakai pakaian, pakaian kita dengan maksudnya pakaian hati kita itu masih kotor masih jelek, belum berbapak maksudnya senangnya kita bersihkan dulu supaya betul-betul menjadi bersih jadi pakaian yang terbaik di sisi lain apalagi kita ya Allah menentukan supaya kita memakai pakaian yang indah setiap hari masuk ke masjid setiap hari masuk ke masjid dipenuhkan pakai pakaian indah ada yang sudah tawarus ayat 31. Dan rosa sendiri, ya, tenang saja mempraktekan. Dua -hari, hari hari raya, hari-hari lantuk, rosa la mem memakai pakaian yang bagus. Mungkin setelah dipakai sekali, dua kali ini diberikan kepada sahabatnya atau orang lain, diminta oleh orang lain, dan langsung diberikan, tidak ada masalah. Ya, tetapi seorang ustaz seorang tiai, seorang ulama, itu batu sebalik, kalau dia mau di zaman sekarang ini tampil juga dengan pakaian yang terlintis tapi dengan pakaian yang indah tampil dengan pakaian yang jurnasi jadi dalam arti letterbook pun untuk baik, error block nanti akan tampil dengan pakaian yang ya pakaian yang indah pakaian yang bersih, rapi pakaian yang terhati dan bahkan akan mengharuskan warungan wangi-wangian, kenanti atau wangi ya Jadi ee, mari umat Islam juga mengikuti yang seperti itu. Tampil dengan bersih, rengeti, selatih, suakan wangi, hingga dan seterusnya itu kita terobekan. Hingga baik-baik sendiri. Jangan seperti orang-orang tertentu yang mereka itu tidak nah, dikatakan Nek, da, di antri, tidak di antri orang bukit kan, itu belum Nah itu juga sekali Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Eh nah, itu papa yang apa namanya? Kata-kata kepada kita semuanya, tetapi prakteknya banyak apa namanya? Mana anak yang mereka itu nyantri di bercocok-tanam itu banyak mereka itu terkena penyakit kulit karena apa namanya? eh kebersihannya yang kurang. Sama nah, pakaiannya yang tidak bersih, badannya yang kurang terjaga sebagainya. Nah, kita sebagai umat jangan seperti itu lagi itu. harus di maka apa eh, namanya? depan dan pakaian tadi bisa di mengenai dia yang pertama ada di Mas eh yang betul betul pakaian dan kemudian yang kedua adalah pakaian jiwa pakaian hati yaitu akidah. Jadi kita berdikan hati kita eh namanya dari berkata menamatkan peperan ini betul-betul kita berpakaian takwa, pakaian yang paling dari. pakaian tadi ada dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Ya, jadi kemudian semua berbicara dengan tentang pakaian, tingkatkan ketaatan pakaian yang indah, dan hindar dan sebagainya, sudah diperintahkan oleh Allah di situ upaya meningkatkan kekuatan Dzat. Kemudian tidak hanya mengubah semua perbuatan Dzat harus kita amal, harus kita kujaga Kalau kepada orang kafir, orang ustaz dan sebagainya dia masih mengamalkan Dzat seperti itu, dan tentu saja ya itu sebenarnya kecalonan paketel. ngomong jampung ngelakoni ada sebagainya itu bisa dikatakan untuk membuat jarakoni dan sebagainya dan yang seperti itu akan dapat seperti apa yang disampaikan di ayat 23. nanti dibuka diri dan di mati, mati. Nah, kemudian yang terakhir enggak? ayat 6 dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak iya Nah, setelah, setelah tadi yang pertama menghasilkan nama Allah, kemudian penampilan rapi, rapi dengan pakaian yang indah, dan juga eh, di dalam hati pakaian takwa dia tingkap itu. kemudian dia menjadi perbuatan dosa, ya, menjahil perbuatan dosa, kemudian Allah memberi sangung satu lagi, ya, dan menjadi utum-tumak, ya Allah. Yaitu, kita menjadi orang yang termawan. Nah, yang termawan itu, ya, Ia tidak akan memberi untuk memperoleh lebih banyak ya, dari orang itu sendiri ya, dia memberi betul-betul karena Allah ya, dia berharap salasannya dia terat -terat. karena salasan seberapa banyak pun di dunia ini itu mulanya ya kecil menurut Allah ya, yang besar adalah salasan di aturannya oleh karena itu ketermawanan demi ketermawanan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu dia akan memperoleh dua keuntungan Yang Pertama adalah keuntungan dia menopin pahala di akhirat nanti wakikatnya itu untuk membangun purga, membangun pahala di surga nanti nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah perbentuknya pribadi yang dermawan karena dia terulang-ulang dermawan, terulang-ulang dermawan, terulang-ulang dermawan terulang karena kekermawanan betul -betul itu betul-betul akan menjadi jarak dagingnya akan menjadi bagian yang tidak tertusahkan dari keturi bagiannya. Nah, itu sebuah keuntungan yang hebat. Nah, orang seperti itulah yang dikatakan orang yang beraklat karima. Orang yang mengatungkan nama Allah, orang yang memiliki ketakwaan tinggi, orang yang memilihakan dosa, dan orang yang kemudian dia apa namanya betul-betul sangat bermahan. Apalagi, ketika kita diperintahkan, orang utung punya Tujuan untuk memberikan peringatan kepada Allah Kumpah Andir, bangkitlah dan berilah teringatan Orangnya biasa orang baik ya. Yang dikatakan oleh Allah di dalam serat muslim dari e 33 itu Amal ke itu merupakan amal yang paling baik Itulah orang yang sempurna 1-6 dan sepatutnya di dalam serat Apa nomornya tadi Karena kita pahami betul Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari hari-hari ndak betul-betul kita menjadi pribadi, kita pribadi yang tangguh, menjadi bai-bai yang hebat, ya. dikongsi dia menjadi penyantai-penyantai, kita itu hati yang tersih, hebat dari desa, dan kemudian dia menjadi orang yang termasuk dengan pelabak orang-orang yang bermawan. Siapa yang tidak berbahagia dalam mendapat kredikat yang seperti itu dari Allah itu sendiri. Tentu saja kita semua mendapatkan. Namun, dengan kesungguhan kita, ya untuk berisiqa mau di dalam pagi ayat ayat Allah mengemal tante tenannya itu mudah kita mulai menuju petkan menjadi orang orang yang betul betul apa namanya diberi tahunungan dengan tahunan yang sekitar kemenangan dengan kemenuan yang aduh ini itu tadi eh uh, terima kasih Ustaz ini masih ada satu pertanyaan lagi usta iya silakan eh uh, ustaz eh uh... Bagaimana kalau seseorang difonis secara kedokteran hanya mempunyai satu buah ginjal Lalu dari dokter disarankan kalau tidak kuat puasa atau eh, Kalau tidak kuat puasa untuk membayar bidia eh, Tapi pada kenyataannya orang tersebut Walau agak berat menjalankan puasa pada tahun kemarin Kuat walau tidak satu bulan Yang saya tanyakan Bagaimana Bolehkah dengan keadaan itu pada hari yang tidak kuat puasa Boleh diganti fitiyah Atau harus tetap mengganti di hari yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Jadi sebenarnya kalau berada di Korea situ Itu kan dia tetap menjadi musyabir Kalau memang menjadi musafir musyabir Awal kan menjadi musyabir Kalau memang menjadi musyabir Dia boleh memilih Ya, boleh memilih apabila uh, kuasa atau menenggalkan. Kalau menenggalkan berarti dia mengganti pada hari yang lain kan gitu. Atau, tapi uh, melihat cuaca, melihat kerja dan sebagainya uh, di, di situ, di Korea itu mungkin saja seseorang itu akan betul-betul merasa berat dibanding dengan di Indonesia, di tanah air. Ya. Jadi, kalau memang betul-betul di situ, itu karena Suasanya mengejarkan dia mungkin karena iklimnya dia mengejarkan dia kuasa mungkin sampai 18 jam Sehingga dia tidak kuat Atau mungkin saja karena sopan keperjaan yang berat Mungkin dia menjadi tidak kuat Maka dia belum memilih yang kedua ini Artinya Dia termasuk ke dalam kelompok Kalau dia na'yuti itu naui bisa tentu alu Jadi orang-orang yang periksa itu memang tidak kuat Maka dia, eh, kemudian ketika dia meninggalkan puasa Maka dia wajib, dia mengganti sehingga memberitif dia untuk orang miskin Nah, semuanya itu yang tahu adalah hati kita masing-masing Apakah kita itu betul-betul merasa berat Ya, karena pekerjaan, karena iklim, karena apa-apa yang ada di situ Atau porno kita itu malas Nah, kalau karena itu kita cuma malat berpuasa, tentunya dia itu tidak bisa diterima. Dia boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari lain. Sebagai musafir. Kalau sebagai musafir, tidak ada pertanyaan, malat atau tidak malat? Bisa malat pun, dia boleh tidak berpuasa. Malat pun, dia tidak berpuasa, karena dia orang musafir. Tetapi kemungkinan kalau dia di situ karena kewajah, karena Islam, karena berat dan ya, kepercayaan, kemudian sudah waktu untuk juga berpuasa, mau bayar bisnya, itu yang berpatuhan adalah bertanya kepada diri kita masih ngelakang, istab di kolkak, ya mintalah papa kepada -apa, apa -apa, hatimu, apakah saya itu memang betul-betul itu -betul -betul dia puasa karna berat, atau karena saya itu meramekan adama, atau karena saya itu malam. Nah itu yang tahu hanya diri kita mau berpuasa ingin gitu. So, orang tidak bisa menulai. Dulu tahun lalu dia itu kuat. Karena kalau tidak juga oh buka-buka, oke. Okay. Keciasaan tidak terjadi perut tahun diri kan gitu. Oleh dari itu, orang yang mau tidak kuat dan akan membayar bisia, juga tidak perlu, oh, tidak perlu pertinggangan ngomongan orang lain. Ya, yang kecil adalah tahun lalu dari diri sendiri, oh kalau tidak kuat. Kalau memang betul-betul tidak kuat, ya sudah. apa namanya tidak usah kuat, kemudian membayar bisia, kan gitu. Nah, kemudian orang lain juga tidak perlu menyuruh orang lain ya. Kita itu bukan wakil, jangan jadi haken. Kita itu adalah Allah. Kita itu makhluk Allah, hamba Allah kan gitu. Karena itu Nah perlulah kita melihat orang lain dulu kuat atau kuat, orang lain sebagainya. Ya, justru yang perlu banyak kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita mengoreksi diri kita masing-masing, detik demi detik kepraktakan kita akan berkurang. Tetapi kalau kita menilai orang lain, ya, kejelasan orang lain tidak berkurang sama sekali karena penilaian kita. Apalagi orang lain kita kita itu banyak sekali. Ya, kita tidak ada habisnya Orang itu bisa abis untuk menilai orang lain. Itu masyarakat. Injil, terima kasih, Ustaz. Eh. Mungkin ini bermanfaat bagi kami yang ada di Korea. Eh, tapi sebelumnya, minta maaf, Ustaz. Eh, tadi pertanyaannya ada di Indonesia, Ustaz, yang bertanya. Iya, iya, iya. eh uh, Iya, <santan> yeah. kalau bimu itu akan tarih dua titulasi tadi Kalau saya itu kuat, kalau menurut betul-betul be kuat Atau itu karena mawak, atau saya itu karena mawak Atau kita mati-mati Kalau memang tidak, betul-betul tidak kuat, ya boleh Dian bayar tiga, gitu Tentu saja yang tidak kuat itu sudah dipotor dengan usaha, kita mencetak <santan> Lalu potor, rumpah, meni Itu kan, ya tidak terat, tergitur-tergitur Gitu -ter, kan, ter -ter, gitu Gitu kan? Gitu kan? Seharus bisa bisa dari ters awal itu berat kemudian kita laksanakan karena sebenarnya kita mampu sendiri saja pahalanya sudah besar ya sesarnya pahala itu terdaftar kepada besarnya pahala ya karena isi antosan nah itu kalau puasa itu menjadi ujian bagi kita tekan, jadi kita diri kita kemudian kita laksanakan meskipun berat itu nanti pahalanya akan besar juga dan harus ya tidak pernah kita merasa bahwa puasa itu sudah jadi ujian atau cobaan harusnya kita merasa bersyukur dengan adanya cerita puasa pemenan puasa kenapa? karena dengan pemenan puasa itulah Allah akan menjadikan diri kita macam-macam ini orang yang bertakwa Satu orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah jadi mestinya kita sangat bahagia karena Allah merancang kita untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi-nya sehingga kita terasa berat kalau orang berpikirnya seperti itu nah kebanyakan kita merasa berat itu karena memang betul-betul salah di dalam menata kita masalah-masalah itu tidak ada yang merasa berat dalam melaksanakan perintah Allah gitu ya meskipun perintah itu membahayakan dirinya merugikan dirinya dari segi materi membahayakan dirinya dari keselamatan bahkan meskipun perintah itu ya, mempunyai resiko mengambil nyawa mereka tetapi tidak pernah ditanggapi dengan berat justru merasa uh, beruntung dengan ketempatan yang diberikan oleh Allah seorang sahabat yang tidak sabar untuk menghabiskan satu budur forma ya, untuk masuk semakinnya terburu di dalam perang itu karena dia yakin, yakinkan oleh Rasulullah, kalau dia mati dalam perang itu, dia akan masuk surga Nah, keyakinan seperti itulah yang perlu kita tanam tanamkan di dalam diri kita masing-masing jangan kemudian kita remeskan ya, yang tercakwa itu sebagai, apa, nama-nama yang paling mulia Jangan kemudian kita tanggapi puasa itu sebagai sesuatu yang memberat, dan kalau kita tanggapi sebagai sesuatu yang memberat, itu ya akan berat betul. Semoga sesuatu tergantung pada apa namanya, perancangkan kita kepada Allah dan Ibu. Gitu, Mas Dari. Uh, ini, Ustaz, uh, ini menambah, Ustaz, masalah pertanyaan tadi, Ustaz. Ya. Yeah. Ini yang menjadi persoalannya itu, beratnya itu bukan masalah kerjaan, ya Ustaz. Mungkin Beratnya itu karena di dari dokter hanya mempunyai satu ginjal eh uh, Oh iya Untuk itu gimana Ustaz? Ya, kalau dalam situasinya punya satu ginjal seperti itu Ya tentu saja dia cukup dari dia Apalagi itu kan termasuk penyakit yang menaun Artinya dalam waktu lama pun belum tentu bisa ditendupkan Tapi kalau satu ginjal itu tetap sehat saja Tidak apa-apa dia puasa Ya, yang mereka itu dengan kata pinjam tapi juga hati-hati atas keadaan gitu. Nah, rekan itu ya tergantung dari keadaan itu kalau memang dokter memutuskan itu berat tidak baik bagi kesehatannya, berarti itu ya dia tidak usah apa-apa. dia dalam konteks ini apa namanya paket yang menahun bisa mau ganti dengan bidyah itu. Itu masih bermanfaat. Eh, terima kasih sudah untuk penjelasannya. Eh untuk itu pertanyaan sudah tidak ada, mungkin bisa diakhir ya, Ustaz. Baiklah ya, ya, teman-teman yang sedang online, yang berbahagia Mari kita nanti apa ingat Apa yang menjadi pesan usap tadi Supaya kita nanti jangan berisik Oma. Karena dengan jalan seperti itulah uh, Di Tanah Menteri Tapi kita sebagai orang beriman itu Semakin hari semakin kuat Mudah-mudahan meningkat, meningkat, terus meningkat Ya mudah-mudahan Misalnya kita sadar, nanti kita menjadi orang yang tangguh Ya, uh, dan kita Kalau meningkat masa lalu Kita akan tersenyum-senyum sendiri Dulu, ketika belum saya ngaji, saya berbuat begini. Tetapi sekarang setelah saya ngaji, Alhamdulillah saya menjadi begitu dan sebagainya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.